يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لشارك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Ya ayuhal ladzina amanu attaquullah Wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi و خير الهدية هدية محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات النار. Para pendengar Radio Jaya Bandung yang dimuliakan oleh Allah Azza Wajalla. Baik mendengar langsung dari radio masing-masing Di 14.76 AM Ataupun Melalui streaming radio Roja Bandung Dimana saja anda berada Alhamdulillah Pagi ini Seperti biasa kita Dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla Untuk Melanjutkan kajian kita Tentang ilmu Sehingga Apa yang kita bahas ini Menjadi pedoman Yang Bisa menuntun kita Ke arah Kebenaran yang Allah ridhoi Dan menghindarkan kita Dari kekeliruan Kesalahan penyimpangan Yang Allah benci Kemarin kita sudah menjelaskan salah satu diantara kesalahan yang banyak dilakukan oleh para tulabul ilm yaitu Ibtiba'u syayatin Mengikuti setan. Sekarang kita teruskan Salah satu diantara kesalahan atau kekeliruan Yang banyak dilakukan oleh para tulabul ilm adalah ihmalu masail tata'allaqu bitauhid yaitu melalaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah tauhid perkara-perkara yang lain Dipelajari secara mendalam tapi perkara tauhid Diabaikan Akibatnya Dia Faham dalil Tentang syariat Allah SWT Tapi sedikit Rasa takut kepada Allah SWT Dan ini yang berbahaya Ini bisa menjadi Al-ulama ussu Atau ulama-ulama yang jahat Pinter berdalil tapi tidak takut dosa Ketika Allah Azza wa Jalla Menjelaskan dalam Al-Quran Innamaya khsallaha Min ibadihil ulama Hanyalah orang-orang yang takut Kepada Allah di kalangan hamba-hambanya Hanyalah orang-orang yang berilmu Al-Imam Ibn Qasir Rahimahullahu ta'ala Menyatakan bahawa Orang yang berilmu ada tiga macam. Pertama, alimun bilah walisa bi alimin bi syariatillah. Pertama orang yang berilmu tentang Allah, tapi dia tidak berilmu tentang syariat Allah azza wajalla. Dia memperdalam tauhid. Tetapi tidak memperdalam aspek-aspek lainnya Aspek fikihnya, aspek hadisnya, Dan aspek-aspek lainnya Orang seperti ini Memiliki semangat ibadah yang sangat tinggi kepada Allah Karena takut kepada Allah Karena cinta kepada Allah Karena rojak kepada Allah Tetapi tata cara ibadah dia tidak selaras Tidak sejalan Dengan syariat Allah Azza wa Jalla Dia tidak Bisa membedakan antara hadis Yang sahih dengan yang da'if Akibatnya dia Tidak bisa Membedakan antara amalan Sunnah dengan amalan binah Akibatnya Dia Terjerumus ke dalam banyak kesalahan dalam melakukan ibadah kabar Allah SWT Orang yang seperti ini Terancam Berada dalam posisi yang berbahaya Karena berakibat Ibadah-ibadahnya ditolak oleh Allah SWT Dan bisa terjerumus ke dalam Azab dan murka Allah SWT Karena apa? Karena ibadah yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa alihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh Atau perintahnya dari kami Maka Amalan itu tertolak Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Man ahdatha Fi amrina Malaysa minhu Fahwaradun Siapa orang yang ada-adakan Dalam urusan agama kami Yang bukan bagian Dari agama kami Maka itu tertolak Selain tertolak, ya, maka Allah pun mengancam orang itu dengan, ancam, dengan ancaman akan disatukan di dunia dan diadab di akhirat, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nur ayat ke 63: "Faleyah dariladina yukhali funa'an amrihi antusi fitnatun, au yusi bahu'm alim". Enggaklah. Orang-orang yang menyimpang dari perintah nabi itu takut Bahwa mereka akan ditimpa fitnah Dan akan ditimpa adab yang sangat pedih Fitnahnya di dunia berupa azzaib disesatkan Dalam perkara-perkara lainnya Dan adab yang pedih di akhirat Berupa adab neraka Nah contoh nyata orang seperti ini Adalah apa yang pernah Dilakukan oleh para zaman dahulu Rahib-rahib itu ahli ibadah Tapi kebanyakan Tidak didasarkan kepada ilmu Dan banyak diantara rahib tersebut Yang berakhir tragis Yang berakhir su'ul khatimah Wal'inadubillah Beberapa bukti rahib beribadah Dengan ibadah yang hebat Tapi ilmu kurang adalah contoh pertama umpamanya kisah sembilan puluh orang yang sudah membunuh sembilan puluh sembilan orang, tapi pembunuh ini mau tobat. Lalu dia bertanya ke orang-orang siapa yang harus saya tanya dalam masalah ini? Orang-orang menunjuk ke Sirahib, tanya ke Sirahib. Bertanyalah si pembunuh ini ke Sirahib. Bahwa dia sudah membunuh 99 orang Dan mau taubat Apakah taubatnya diterima atau tidak Rahib Menjawab Dengan semangat ibadah tinggi Tapi ilmu yang minim Dia menyatakan Dosamu terlalu besar Dan taubatmu tidak akan diterima Oleh Allah SWT. Jawaban ini salah Keliru Orang ini putus asa kalah Dicabutnya pedangnya dan dibabatnya leher si rahim sampai mati Genap sudah seratus orang yang dia bunuh Dia pun lalu bertanya lagi ke orang-orang Siapa lagi yang harus saya tanya Ditunjukkanlah ke si alim Orang yang berilmu Dia datang Lalu kata si alim tidak ada yang bisa memisahkan antara dirimu dengan tobat Lalu diberi petunjuk tinggalkan lingkunganmu yang buruk Pergilah ke kota lain yang lingkungannya baik Dan pendek kata orang ini diterima tobatnya Ini kita lihat Rahib menjawab dengan jawaban yang salah Menunjukkan kekeliruannya dalam jawaban tersebut Menunjukkan ilmunya yang minim Contoh kedua apa yang dialami oleh seorang rahib yang bernama Jurej Jurej ini ahli ibadah Suatu saat dia sedang melakukan sholat sunat di surau Di tempat khusus untuk ibadah dia Ibunya memanggilnya Jurej bimbang Mana yang harus dia dahulukan Rabbi, ummi, Ya Allah ibuku atau sholatku Lalu dia mengambil sikap memilih sholatnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Dan ini kekeliruan. Karena sholatnya hukumnya sunnah. Sedangkan memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib. Akhirnya sang ibu jengkel. Dan dia mendoakan, Ya Allah jangan matikan jurej. Sebelum dia melihat wajah seorang wanita pelacur Dan doa ibu ini makbul Dijabah oleh Allah SWT Tak berapa lama setelah itu datang seorang wanita yang dikenal sebagai wanita pelacur Hamil Kemudian kepada orang-orang wanita ini mengaku bahawa dia hamil oleh jurej Maka terkejutlah orang-orang Dan marah kepada jurej yang selama ini dikenalnya sebagai orang soleh, ahli ibadah Tapi berbuat senista itu Dihancurkannya tempat ibadah jurej Tentu saja jurej terpojokkan dengan pengakuan perempuan ini Padahal jurej tidak bersalah Hanya terkena fitnah Setelah perempuan ini melahirkan anaknya, maka dibawanya anak ini ke hadapan Jurez. Lalu Jurez di tengah tuduhan, semoohan, hinaan orang-orang memijit bagian perut dari uh, bayi ini lalu ditanya Man Abuka, siapa bapakmu? Di luar dugaan Bayi ini kemudian berbicara bahwa bapuannya adalah seorang pengembala Bukan jurej Dengan cara ini jurej terbebas dari tuduhan Orang-orang salah sangka Lalu orang pun meminta maaf Dan berjanji untuk membangunkan kembali tempat ibadah jurej jauh lebih bagus daripada sebelumnya Tapi jurej menolak Bangunkan saja untuk saya Tempat ibadah seperti sebelumnya Dari kasus ini kita lihat Jurij mengambil sikap yang salah Dan seluruh kesalahan tersebut Bertumpu kepada satu hal yaitu kurangnya ilmu Ini beberapa contoh Orang yang ibadahnya tinggi tetapi ilmunya kurang Dan lebih parahnya lagi Sangat mungkin orang yang ibadahnya tinggi Ya tapi ilmunya kurang Kemudian banyak terjerumus ke dalam kesalahan Serta e, kekeliruan Akan mengakibatkan Orang tersebut Mati dalam keadaan Su'ul khatimah Atau Buruk di akhir hayatnya Dan ini pula Terjadi di beberapa Kasus orang Termasuk rahib Ada rahib yang seumur hidupnya Dari kecil sampai tua Dia ahli ibadah Tetapi di akhir hayatnya dia tergoda Oleh syaitan dan mati Dalam keadaan kekufuran Dalam keadaan sujud kepada syaitan Laknatullahi alaih Lalu dalam keadaan sujud itulah dia mati Dan ini peristiwa diabadikan oleh Allah azza SWT Al-Quranul Karim Allah berfirman Kak maksih, Kak maksih. Shaitan itu, dia bagi orang berkata, "Kau kafir." Jadi, orang itu kafir. Dia berkata, "Kau kafir." Jadi, orang itu kafir. Dia berkata, "Kau kafir." Jadi, orang itu kafir. Dia berkata, Dia berkata, "Kau orang itu kafir maka ketika orang itu kufur maka setan pun berkata aku berlepas diri dari dirimu aku pun takut kepada Allah Rabbul alamin peristiwa ini oleh para mufassirin di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkaitan dengan peristiwa rahib yang tadi diceritakan bahwa dia itu tadinya ahli ibadah tapi di akhir hayat dia tergoda oleh setan sampai sujud ke setan. Ketika sujud, <coughs> hukuman mati dilaksanakan kepada rahib akibat kesalahannya dan setan pun tertawa dan menyatakan, Aku berlepas diri dari kamu dan aku pun sebenarnya takut kepada Allah waalaikum salam. Nah ini menunjukkan bahaya orang yang hanya mengandalkan semangat ibadah yang tinggi tapi tanpa ilmu. Ini jenis alim yang pertama, alimun billah wa laisa alimun biilillah. Jadi orang itu berilmu tentang Allah tapi tidak berilmu tentang uh, syariat Allah. Kedua, alimun bi syariati llah bi alimin billah. Kedua ada orang yang Berilmu tentang syariat Allah, tetapi tidak berilmu tentang Allah. Syariat Allah dipelajari, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, semua perkara yang berkaitan dengan syariat Allah bagi manusia dipelajari, tetapi tentang Allah Huwazawajalla tidak dipelajari. Akibatnya apa? Akibatnya dia ibadahnya benar. Tapi karena Pengetahuan dia tentang Allah SWT Minim Pertama Minimnya ilmu dia Tentang Allah SWT Mengakibatkan minimnya iman dia Rasa takutnya kepada Allah Kurang Mahabbahnya, rojaknya Dan seterusnya Terlebih mungkin Saja karena Ketidakadaan ilmu tentang Allah mengakibatkan dia banyak keliru di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza Wajalla sehingga terjerumus ke dalam kebidahan di bidang akidah, di bidang tauhid, dan lebih fatal daripada kebidahan di bidang uh, tata cara ibadah atau fiqh. Nah, akibatnya orang itu banyak menguasai dalil Quran dan Sunnah, tapi semangat ibadahnya memble, semangat ibadahnya kurang. Akibatnya, pinter berdalil, tetapi ibadahnya asal-asalan. Ibadahnya tidak disertai dengan kekhusyuan. Dan dia pun berani untuk melanggar apa yang Allah larang Atau melalaikan apa yang Allah perintahkan Dia banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan Ini juga berbahaya Inilah yang kita maksud dalam bahasan kita Bahwa kesalahan para tulabul ilm Yaitu melalaikan aspek tauhid, Aspek akidah Aspek yang paling fundamental Dalam ajaran Islam Nah ini yang kedua Nah yang ketiga ini yang terbaik Alimun billah Wa alimun bisyariatillah Orang yang berilmu tentang Allah Berilmu juga tentang syariat Allah Inilah ulama hakiki. Selain dia memiliki rasa takut Yang besar kepada Allah Mahabbah yang mendalam kepada Allah rajah yang juga tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah yang dia lakukan juga benar. Inilah yang dimaksud dengan ayat innama yakhsallaha min ibadihi alulama. Orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Inilah ulama yang hakiki yang sejati. Jadi Para pencari ilmu yang mengabaikan, melalaikan masalah tauhid, dia akan terjerumus ke dalam bahaya-bahaya yang besar. Apa bahaya besarnya? Bahaya besar yang pertama adalah dia bisa terjerumus ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Dia anti bid'ah di bidang fikih dia anti penyimpangan dalam masalah-masalah fikih ibadah, fikih muamalah dan yang lain-lainnya. Tetapi karena kelalaian dia dalam masalah tauhid, dia tidak menyadari dia terjerumus ke dalam kebidahan di bidang akidah. Di antara Kebidahan di bidang Akidah tersebut adalah memiliki Pemahaman yang salah tentang Nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Berupa apa? Berupa menolak Sifat-sifat Allah baik sebagian Atau seluruhnya Atau menetapkan Sifat-sifat bagi Allah Yang sifat itu tidak Allah tetapkan sebagai sifat Bagi dirinya atau tidak Ditapkan oleh Rasulullah S.A.W Sebagai sifat bagi Allah SWT atau mungkin saja dia terjerumus ke dalam kekeliruan ketika memahami rukun iman dan rukun Islam Rukun iman yang enam ya, Tidak cukup hanya iman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir Tidak cukup sampai di sana saja Tapi harus dirinci yang dimaksud Dengan iman kepada Allah itu mencakup apa saja yang dimaksud dengan beriman kepada para malaikat itu mencakup apa saja. Demikian juga iman kepada yang lain-lainnya. Nah ini yang kurang terperhatikan oleh para pencari ilmu. Akibatnya apa? Akibatnya dia merasa menjadi ahlu sunnah. Hanya karena semua ibadah yang dia lakukan berdasarkan Quran sunnah dan anti bid'ah. Tetapi dalam aspek tauhid dia terjerumus ke dalam banyak kebidahan dan menyimpang dari Quran dan as sunnah. Untuk lebih detail insya Allah nanti kita akan bahas syarah atau penjelasan detail dan rinci dari rukun iman ini agar rukun iman kita ini insya Allah benar sesuai dengan Al Quran sunnah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang mereka uh, karang nah jadi bahaya yang pertama tadi mereka itu terjerumus ke dalam kebidahan di bidang akidah apalagi di bidang tauhid keduanya bahaya kedua adalah tadi ya karena kurangnya ilmu tentang Allah kurang pula iman karena apa karena iman ini sangat ditentukan oleh ilmu dia tentang Allah Azza Wajalla tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Ketika orang mengetahui bahwa Allah Azza Wajalla itu syadidul Iqab Allah itu mahdah syaitan siksaannya. Kedahsyatan siksa Allah bisa kita lihat. Bagaimana Quran dan hadis menjelaskan tentang neraka, azab neraka. Bagaimana hadis menerangkan tentang azab kubur. Begitu mengerikan, ya. Mengetahui bahwa Allah itu syadidul iqab, Allah itu pencemburu, Allah itu muntakim, gitu ya. Salah satu sifat Allah itu, Allah suka marah. Godiballahu alaihim. Allah marah kepada kepada mereka. Kan dalam Al-Quran banyak begitu. Ghairul maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kau marahi, yang kau benci ya Allah, gitu. Allah itu suka membenci, Allah suka melaknat, Allah suka marah, gitu ya Allah maha pembalas. Mengenal sifat-sifat Allah seperti itu menghadirkan rasa takut yang sangat mendalam, makin mendalam pengetahuan kandang hari itu, makin besar rasa takut. Terus pengetahuan kita tentang sifat Allah bahwa Allah itu Jawaad, Allah itu Karim, Karim itu dermawan, ya Allah itu wahab, Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Rauf gitu ya. Allah itu Ghafur Rahim pengampun dan seterusnya melahirkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Makin mendalam pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah yang tadi Makin besar rasa cinta ya. Makin besar rasa harap Ketika seseorang mengetahui, meyakini sifat Allah bahwa Allah itu sami'un basir Allah itu mendengar, Allah itu melihat Allah itu selalu mengawasi Allah itu jangankan yang nyata, yang gaib, yang tersirat di dalam hati Juga Allah tahu Maa yakunu min najwa thalathah illa huwa rabbuhum wa la khamsatin illa huwa salisum wa la adna min dhalika wa la tidak ada orang-orang 3 -orang, orang yang berbisik-bisik di antara mereka kecuali Allah yang keempatnya tidak ada 5 orang yang berbisik kecuali Allah yang keenamnya tidak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak dari itu kecuali Allah selalu menyertai mereka. Walaqad na'lam wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu nafsu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka dan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka sendiri. Jadi, orang yang mengetahui Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui, Allah itu selalu mengawasi, dan seterusnya. Maka akan lahir sik -sik sikap muraqabah dalam diri manusia. Muraqabah itu apa? Merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Tidak ada orang yang melihat, tapi dia yakin Allah selalu melihat dan mengawasi. Dan akan membalas dengan balasan yang dahsyat. Oleh karena itulah Maka semakin Mendalam sifat seseorang Apa ilmu seseorang Tentang Allah Azza wa Jalla Maka semakin kuat iman Semakin Semakin Uh, besar rasa takut, besar rasa cinta, besar khauk, besar rasa tawakal, besar rasa muraqabah Besar juga keikhlasan kepada Allah Azza SWT dan seterusnya Dan ini menunjukkan keimanan yang luar biasa Orang seperti ini tidak akan mungkin berani secara sengaja apalagi direncanakan Melanggar apa yang Allah larang dan melalaikan apa yang Allah perintahkan Nah bayangkan kalau orang itu tidak tahu tentang sifat Allah SWT Tidak kenal Selalu lalai bahwa Allah itu mengawasi Bahwa Allah itu mendengar Bahwa Allah itu melihat Selalu lalai nanti bahwa Allah itu maha pembalas dengan azab yang sangat dahsyat gitu ya Orang itu akan berani tuh Melanggar apa yang Allah larang Mengabaikan apa yang Allah perintahkan jadi dia pintar berdalil dalam aspek fikih, dalam aspek syariat Allah wajazawajalla, tapi orang tersebut karena mengetahuan tentang Allah wajazawajalla, akibatnya dia berani terjerumus ke dalam maksiat. Lebih parahnya lagi, ketika dia menyampaikan syariat Allah pun, dia tidak akan takut kepada Allah. Dari kesalahan dalam hal menyampaikan Tak mustahil dia berani berdusta Dia berani berbohong Atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas nama para ulama dan seterusnya Dan ini berbahaya Karena apa bisa memanipulasi manusia Ini disebut ulama su' Ulama yang jahat Berkata Umar bin Khattab kepada Ziyad bin Hudari, "Ya Ziyad, atarifu ma yahdimul Islam?" Hai hey Ziyad, tahu enggak apa yang yang yang bisa menghancurkan Islam? Dia menjawab tidak tahu. Kata Umar, "Yahdimuhu zalatul alim, ya. munafiqin jidalul bil kitab Wahukmul hukmul a'immatil mudhillin." Ada tiga yang bisa menghancurkan Islam itu. Pertama tergelincirnya para ulama Tergelincir apanya? Fatwanya ya Fatwanya tergelincir itu mananya salah Kesalahannya diikuti oleh orang banyak Dan kesalahannya ini ada dua penyebab Mungkin dia kurang ilmu tentang masalah itu dan berani berfatwa tanpa ilmu dan kebodohannya Kedua mungkin saja dia berilmu Tapi demi kepentingan dunia Sengaja dia keluarkan fatwa yang salah Tidak peduli orang terjerumus ke dalam kekeliruan Asal dia untung dalam urusan dunia Karena ada yang memesan Tolong keluarkan fatwa tentang anu Berapa harganya sekian Nih keluar fatwa Para pendengar Radio Roja Ingat tidak dahulu di Indonesia ada judi yang dilegalkan Salah satu di antara bentuk judi itu porkas ya porkas. Itu para ulama, para da'i, para ustaz menjerit-jerit Haram jangan masang, jangan masang, jangan masang gitu kan Nah, tapi mungkin si bandar ini Pinter juga gitu ya dan uangnya banyak Sehari bisa miliaran Minta pertolongan kepada seorang yang dianggap berilmu gitu ya Keluar fatwa Tentang apa? Tentang halalnya porkas Lahir sebuah buku yang ditulis dalam tiga bahasa Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Di antaranya disebar ini buku di, Ke ormas-ormas Islam, ke para duat, ke para ustad, para ustad, dan seterusnya Ya, Untuk memberikan kesan bahwa ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Ditulis juga dalam bahasa Arab. dengan judul Raful Iltibas fi Tahlilil Porkas Menghilangkan keraguan. tentang halalnya porkas. Jadi di sana disebutkan halal dan tidak termasuk perjudian. Coba bayangkan, ya. Oleh karena itulah maka ini yang disebut dengan ulama-ulama su. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Innama akhafu alaikum inna ma akhawfu ma akhafu alaikum alulama ussu sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian lahirnya ulama-ulama su ulama-ulama jahat yang seperti ini ya. oleh karena itulah maka ini bahaya kedua apabila seseorang Berilmu tentang syariat, tetapi tidak berilmu tentang tauhid. Ya, dia bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena kurangnya iman yang disebabkan karena kurangnya rasa takut kepada Allah dan itu disebabkan karena kurangnya ilmu tentang Allah Azza Wajalla, Allah Subhanahu Wataala. Nah, inilah bahaya yang ketiga. Bahaya ketiga, nah ini. Ini yang disebut di dunia dakwah Dengan sebutan bibit rurujit indung rurusu Jadi uh, troublemaker Aduh. Jadi uh, sahibul muskilah di dunia dakwah Karena orang yang berilmu tentang syariat Allah Tapi tidak berilmu tentang Allah Akan menjadi sahibul muskilah akan menjadi troublemaker akan menjadi bahasa Sunda menama bibit rurujit indung rurusuh teh pembuat masalah di dunia di dunia dakwah dalam bentuk apa dalam bentuk ya karena sedikit ilmu dia tentang Allah sedikit juga iman dia tentang Allah Sedikit juga keikhlasan dia dalam beramal termasuk dalam mengajar, termasuk dalam berdakwah. Kalau keikhlasannya sedikit yang lebih banyak apanya? Yang lebih banyak niat-niat untuk meraih keuntungan dunianya, baik itu uang, jabatan, popularitas, sanjungan, pujian, pengakuan orang nah itu kalau seorang dai seorang ustad seorang yang berilmu tentang islam menerjunkan dirinya ke dunia dakwah dengan membawa misi duniawi ah ini berbahaya bisa merusak itu akhirnya lahirnya apa namanya eh, apa dai komersial ini karena hal ini Soalnya undang saya dakwah lah Kalau di dalam kota tarifnya Sejam lima juta Kalau dua jam sepuluh juta Kalau luar kota ya Dua puluh juta sepuluh juta sejam Kalau dua jam dua puluh juta Ditambah hotel berbintang lima Kalau tidak gitu Tidak mau cari aja yang lain Ya Ada tidak yang seperti itu Banyak Banyak banyak Dan Image masyarakat tentang dai itu seperti itu. Wah, jangan mengundang dai itulah mahal, gitu ya. Karena sudah keceluk, keawun-awun, kekoncara, kajana ke pria, gitunya sering muncul di TV, sering muncul di media, dan seterusnya mahal itu tarifnya. Karena apa? Karena yang dikejar adalah dunia. Dia tidak sadar bahwa dakwah itu apa. Dawah itu kewajiban. Masa melaksanakan kewajiban harus dibayar. Dawah itu jihad. Yang namanya kewajiban wajib ada pengorbanan. Tapi kan usul itu juga kan apa namanya uh, perlu ongkos kesana kemari untuk datang, perlu bensin gitu dan seterusnya. Itu bagian dari kepengorbanan dia. Dalam melaksanakan setiap kewajiban wajib ada pengorbanan. Ya untuk saum ada pengorbanan berupa lapar dan haus Untuk haji pengorbanannya ya uang ya waktu ya tenaga segala macam gitu ya Untuk sholat juga ada pengorbanannya berupa kita harus beli sarungnya Beri bajunya beri mukena kalau akhwat beli sejadah gitu ya Pengorbanannya ya uang ya waktu ya tenaga ya fikiran dari pengorbanan itu nilai dari sebuah ibadah Makin besar pengorbanan Makin apa? Makin besar pahala dan makin besar dosa-dosa yang gugur Dari ibadah tersebut Dari orang diri orang tersebut Nah gitu Kalau umpamanya ya Usa juga kan manusia dia perlu makan Dia juga ketika dakwah mengeluarkan uang Mengeluarkan tenaga Kita hargai dong <gulau> Dihargainya dengan uang kan lawan balasan atas semua yang dia korbankan atas kelelahannya atas waktunya atas uang yang dikeluarkan. Loh sekarang apa orang yang sedang mencari ilmu tidak keluar uang? Keluar uang. Kalau umpama orang sok saya mau ngaji lah asal di di ongkosan atau ganti ongkos baru saya datang ngaji. Gimana pendapat kita tentang orang itu? Eh, berarti pika sebelumnya kan gitu ya. Melakukan kewajiban ingin dibayar tuh ikhlas pisan. Sama ustadzahnya juga seperti itu ya. Ya ustadzahku maafika sebelum melakukan kewajiban kau harus dibayar gitu kan. Nah ini ini yang pertama ketidakikhlasan yang pertama dalam bentuk menggunakan ya ilmunya untuk meraih dunia. Apa kata Rasul S.A.W. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dur menyatakan man ta'allama ilman mimma yubtaghi wajhullah azza wajalla la yata'allamuhu illa alyusib bihi aradh min ad-dunya lam yajid arfal jannah yawm al-qiyamah Siapa orang yang mempelajari satu ilmu yang diridai oleh Allah azza dan dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih ke keuntungan dunia maka orang itu tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat jadi akibat ya diiming-imingi dengan realita bahwa para duat, para dai, para usah itu kaya, terkenal ya digandrungi oleh banyak orang, sehingga banyak orang mencita citakan akan uh, jadi dai seperti itu karena kaya dan terkenalnya. Ketika belajar dia meniatkan belajar ilmu itu untuk meraih itu, ini sebuah apa namanya niat yang super salah, keliru terancam dengan hadis tadi. Siapa orang yang ya mempelajari satu ilmu yang diridai oleh Allah Azza wa taala. Ilmunya diridai oleh Allah Azza wa taala. Tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk meraih keuntungan dunia baik uang, jabatan, popularitas, sanjungan, pengakuan dan seterusnya, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi itu itu yang pertama tuh. Bahaya keduanya karena ketidakikhlasan dia menginginkan pengakuan orang, penghargaan orang, pemuliaan orang kepada dia, e, popularitas atau e, apa namanya ingin disanjung, dipuji dan seterusnya. Ketika ada orang yang dia anggap tidak menghargainya. Tidak memuliakannya. Tidak mencium tangannya. Tidak membungkuk ketika bersalaman dengannya. Mulai dia merasakan ketidak eh, enakan di dalam hatinya. Ini orang tidak tawaduk kepada saya. gitu ya. Nah ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan menimbulkan ketakaburan di dalam dirinya. Orang itu harus tunduk, harus membungkuk kalau bersalaman dengan dirinya, harus cium tangan, harus sunguhun dauh, dauh abdi gambaran dan seterusnya. Dan ketika melihat ada ustaz lain, dai lain yang lebih disukai banyak orang daripada dirinya, timbul apa? Dengki. Timbul iri. Timbul apa? Timbul kebencian. Karena dianggapnya apa? Saingan yang melebihi dirinya atau menyamai dirinya. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan untuk memojokkan orang tersebut. Dan ini sangat super berbahaya, ya. Ini diakibatkan karena apa? Karena dia mendalam ilmunya tentang syariat, tapi minim ilmunya tentang apa? Tentang tauhid. Sehingga betapa banyaknya orang yang Merasakan kekecewaan, kepanikan ketika jamaah yang biasanya hadir, menghadiri pengajian dia. Kemudian sedikit demi sedikit, berkurang-berkurang dan berpindah kepada uh, ustad lain, da'i lain. Uh, karena memang umpamanya kemampuan da'i lain itu lebih daripada dirinya, umpamanya lebih disukai orang. Akhirnya dia menebar fitnah tentang da'i tersebut. Awas, itu sesat. Awas, hati-hati, itu teroris. Awas, itu keliru. Ditanya sesatnya di mana? Ah, sesat tu, eh, pokok nama. Katanya, dari yang terbuguh teata alasananata. Inilah orang yang alimun, bisharriatillah, wa lahi Orang yang Alim atau berilmu tentang syariat Allah, tapi tidak berilmu tentang Allah Muasih Shallallahu Alaihi Ini beberapa diantara bahaya yang akan teralami oleh orang yang mengabaikan aspek tauhid, aspek akidah. Ya, itu bahaya bahaya dari aspek keilmuan. Bahaya lainnya orang ini dikhawatirkan tadi mati dalam keadaan su'ul ya. Karena apa? Karena dia tidak istiqam Karena fasadun niyah Rusaknya niat Seperti yang pernah kita bahas di awal-awal pembahasan tentang ilmu ini Niatnya yang rusak mengakibatkan dia tidak akan istiqamah. Adapun orang yang berpegang teguh kepada tauhid, mempelajari tauhid secara mendalam sehingga lurus, Allah jamin dia akan istiqamah di atas kebenaran sampai akhir hayat. Allah azza wa ya, berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ibrahim 27. Kata Allah, "Yusabbitullahu alladhina amanu" bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala yang dimaksud dengan Allah yang dimaksud dengan al qawlu tsabit di sini kalimat tauhid la ilaha illallah Al khalu sabit artinya ucapan yang mantap. Yang dimaksud ucapan yang mantap itu kalimat tawhid la ilaha illallah. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Yang dimaksud memantapkan di sana lah mengistiqomahkan. Allah mengistiqomahkan orang-orang beriman dengan kalimat yang mantap maknanya dengan kalimat tawhid. Orang yang Mempelajari secara mendalam kalimat tauhid, tauhidnya lurus, mendalam, imannya kuat. Ya. Allah akan istiqomahkan orang itu dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Sampai di akhir hayatnya dia akan mati dalam husnul khatimah. Di akhir hayatnya ketika keresahan melanda dirinya ketika akan mati, malaikat akan mendatanginya lalu membisikkan al-tahkhuf wal-tahzano. Allah berfirman dalam Al-Quran: Inna Alladinnaqalu Rabbunallah, thummas taqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, allatakhafu walathezzanu. Wa abshiru biljannahati kuntum tuanul. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Para malaikat akan turun kepada mereka. Untuk membisikkan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Berdasarkan hal tersebut, maka kita tahu bahwa orang yang istiqamah. Di akhir hayatnya, didatangi para malaikat. Yang hanya dia saja yang tahu Lalu Malaikat itu membisikkan Jangan kamu takut Jangan kamu sedih Tapi berbahagialah Dengan surga yang Allah Telah janjikan untukmu Nah Ini orang yang Tauhidnya lurus Karena ilmu tentang Tauhid mendalam Maafhumu khalafah Dari hal ini adalah Orang yang mengabaikan Tauhid dia tidak akan istiqamah. Dia banyak tergoda. Serka goda kudodoja. Dan banyak terbujuk rayu oleh. Kemewahan dunia. Akibatnya. Dia mudah belok dari kebenaran menuju. Kebatilan hanya karena kebatilan itu menggiurkan, menyenangkan Dalam kehidupan di dunia ini Jadi bahaya yang akan dialami oleh orang yang mengabaikan Tauhid Dia tidak akan istiqamah Dan dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah wal Berdasarkan maka Salah satu di antara kesalahan yang banyak dialami dilakukan oleh para penuntut ilmu karena mengabaikan aspek tuhaid. Para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, poin ini belum selesai kita bahas, akan ada kelanjutannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi untuk pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan waktu yang tersisa yang ada Lebih dari satu jam insya Allah Kita akan gunakan untuk tanya-jawab Dipersilakan mengirimkan pertanyaan Baik SMS ataupun telepon Dan Akhimu Zain dipersilakan untuk memandu tanya-jawab ini Alhamdulillah Fadol Iya. syukuran Ustaz atas materi yang telah disampaikan Yang sangat bermanfaat sekali Insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh Dan uh, insya Allah menjadi tuntunan buat kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui telepon di nomor 02286862637 atau bisa juga melalui pesan singkat di nomor 08112271476. Dan kita akan angkat penanya pertama lewat telepon Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Halo. Ya, contoh. Assalamualaikum. Gadau Bangkong ini ya. Ya, ya. Kami di Cimareme. Oh, syukur. Iya, mangga. Teh. Jadi Arab tadi, eh, kaki tadi. dipercaya di dipercaya di, di, di alam manakep. dapat dalam kitab Al-Arab dan ya, transkrip. Seluruh Ya, padahal kan ketika kita itu diminta persaksian itu ya. Alam mana-mana, apakah di Alam Rahim atau tadi, mana kita ya. Nah, ya. ya Ya Ya udah, udah bisa, kita, Ya Ya, sudah, sudah bisa di sudah, sudah bisa di Oh ya Ya, ya. Jadi itu saja Baru-baru fiqh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, arti wa wa wa wa ya. saya tadi Abu Kaisa di Cimareme Barokallahu baru baru Ya Abu Qaisya bertanya tentang Al-Quran Surah Al-A'raf 172 Yang menyatakan Wa'id akhada rabbuka mimbani adama min duhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala angfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqula yaumal qiyamati innakunna an hadza ghafilin Kata Allah Subhanahu wa sesungguhnya uh, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Adam ketika mereka itu berada dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka dan mengambil persaksian atas diri, diri mereka Alastubirobbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Kalu mereka menjawab ala syahidna Ya, kami bersaksi Kapan uh, dialog dan perjanjian ini terjadi? Ya, ayat ini dengan jelas menyatakan Ketika Bani Adam itu berada dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka Masih ketika orang tersebut Menjadi dalam bentuk nutfah atau bahasa kita nama sperma gitu ya Ketika sperma dipancarkan oleh sang bapak Konon katanya, kata para ahli itu ada miliaran Calon bakal anak gitu ya Tapi yang jadi cuma satu atau dua atau beberapa kalau kembar gitu ya Karena sel telurnya cuma satu yang akan dibuahi oleh sel sperma ini Nah jadi di diantara sekian banyak, sekian miliar calon-calon anak yang terdapat dalam sel sperma Hanya ada satu Satu yang akan jadi itu yang mana? Nah ini satu yang akan jadi ini yang sudah Allah ambil perjanjian dari dia Lalu dialah yang kelak akan menja, uh, membuahi sel telur, lalu menjadi zigot. Zigot uh, itu konon kalau nggak salah ya perpaduan atau percampuran antara sel telur dengan sel sperma yang kemudian menempel di dinding rahim, lalu itulah yang kelak akan menjadi anak dalam kandungan ibu. Jadi kapan ini terjadi? Sebelum itu dipancarkan karena masih berada di tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka sendiri. Sebelum itu dipancarkan. Adapun sperma-sperma yang lainnya yang jumlahnya miliaran yang tidak berhasil sampai membuahi sel telur mati. Semuanya mati. Makanya kita yang menjadi manusia yang lahir ke alam dunia ini, kita ini sudah menyisihkan miliaran calon-calon lain. Hanya kita yang berhasil. Makanya kita gubrak terlahir ke alam dunia ayat nafas. Ya. Nah, uh, Syeikh Ali al-Hakam al-Amkita Muhtasor Maari Jalqabul menyatakan bahawa Allahumma Sawajalla mengambil perjanjian dari Bani Adam ini tiga kali. Perjanjian yang pertama ini disebut al mithaqul Awwal atau perjanjian yang pertama. وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَيْمْ حِينَ أَخْرَجَهُمْ آدم, مِنْ ذَهْرِ أَبِهِمْ أَدَمْ ثُمَّ مِنْ ذُهُرِ بَعْدِهِمْ بَعْلَهُ با Pertama perjanjian yang Allah ambil ketika mereka ini masih dalam bentuk sel sperma Dari uh, tulang sulbi bapak-bapak mereka Dan inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Araf 172 وَإِدْ أَخَذَ Rabbuka مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ ذُهْرِهِمْ ذُرِّيَت Sampai akhir dari ayat ini. Ya. Kedua disebut. Mitha kul fitrah. Mitha kul fitrah itu. Adalah. Perjanjian. Yang. Berupa fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Sebagaimana firman Allah. Fa'akim wajhaka liddini hanifah. Fitratullahi allati fatoran nasa alaiha. La tabdila li khalqillah. Hadapkan wajahmu kepada agama ini dengan lurus itulah fitrah Allah. Yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah ini. Oleh karena itu ketika manusia lahir Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu 'ala al fitrah. Setiap bayi yang lahir maka dia lahir dalam keadaan fitrah, di atas fitrah. Artinya di atas Islam. Kemudian perjanjian yang ketiga adalah untuk menguatkan perjanjian yang pertama dan perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian untuk mengimani ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Allah berfirman dalam An-Nisa 165: Rasulan membeshirin wumindirin li-Allah yaqunil nasi Allahi hujjah badeh Rasul. Itulah para Rasul yang memberi berita gembira dan peringatan agar Allah memiliki agar agar manusia tidak lagi memiliki alasan untuk durhaka kepada Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Nah, jadi Abu Qishah yang di Cimareme perjanjian tersebut terjadi ketika manusia masih berupa sperma dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka wallahu alam bissawab. Ya, eh, syukran Ustaz atas jawabannya dan kita akan kembali angkat Penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para Mangga, para salihin. Sealihan para salihin radianah Waalaikumsalam. Salam bakat. Alhamdulillah sawang sunnah para Alhamdulillah. Eh, dalem kalawuhmikeun berkah. Eh, Uh, kalau kita melihat uh, bahasa yang saya uh, sampaikan tadi uh, Bagaimana sebagian dalam jurat Al-Haraf al ayat 176 Nah di kalau penggalan ayatnya maka perumpamaan seperti anjing Jika kamu menghalangnya Ulurkannya, lidahnya Dan jika kamu membiarkannya Dia mengulurkan Lidahnya juga eh, Kalau isyarat eh, Surat eh, Al-Arab Ayat Al-Arab Itu termasuk eh, Yang yang kedua atau yang ketiga Dari yang baru eh, saya Sampaikan, itu yang pertama Yang kedua eh, Banyak eh, masyarakat Islam Di ikat sekarang bahawa Sebetulnya berhukum dengan bagaimana orang kebanyakan, bagaimana banyak orang apa namanya mengamalkannya. Apakah itu terkena dalam surat al-An'am ayat 116? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang dimukabuni ini, misalnya mereka akan tinggalkan kamu dari jalan Allah. Uh, itu saja Ustaz, uh, terima, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, Pak Solihin dicimahi barokallahu fiqh Iya uh, Tadi kita sudah menjelaskan tiga golongan orang yang berilmu Golongan yang kedua adalah orang yang berilmu tentang syariat Tapi tidak berilmu tentang Allah tentang Tauhid Apakah itu sama dengan Apa yang dijelaskan Dalam Al-A'raf 176 Dalam ayat itu Allah berfirman Walau syi'na La rafa'nahu biha Walakinnahu Akhlada ilal arad Wattaba'ahawah Fama thalu Kamathalil kalbi Intahmin alaihi Yalhad Au tatruku yalhaz Zalika ma thalqamilladina kazzabubi ayatina Kata Allah SWT Seandainya kami menghendaki Pasti kami akan angkat derajat orang itu Dengan ayat-ayat Al-Quran kami Tapi orang itu cenderung kepada dunia Dan mengikuti hawa nafsu Perumpamaan orang itu seperti gogognya Asakirangwasa nyebat anusalar senama Seperti gogog Kalau kamu uh, Menghalau Menghalau tenaunnya Bahasa ini bahasa Sundanata Mengusir Bukan say hello Mengusirnya dia akan ngelel Menjelurkan lidah yalhath Dan kalau kamu juga membiarkannya tetap dia akan menjulurkan lidahnya juga, ya. Terus apa kata Allah dalikam asal qomin dari naghdhabu itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Iya. Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Tapi di saat di kalangan umat Islam ada yang memiliki karakteristik seperti ini Ia dia juga terkena dengan ayat ini Jadi ilmu yang dimilikinya Tentang Al-Quran Kalau difahami lalu diaplikasikan Allah akan angkat derajatnya Tapi karena lebih kecenderung kepada kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsu Akhirnya seperti gogok tadi, itu, mau diusir, mau dibiarkan ngelel terus, ya. Dan itu adalah sebuah apa? Sebuah perumpamaan yang sangat-sangat buruk kepada Allah yang Allah gambarkan dalam Alquran. Ya, kita khawatir bahwa kita termasuk yang seperti tualliyadul bilah, orang-orang yang memiliki ilmu tetapi ilmunya tidak diaplikasikan. Alias cuma dipakai untuk meraih keuntungan duniawi, akhirnya e, terkena dengan gambaran ayat yang tadi. Allahumma. Kedua, ada kedua. Mm -hmm. e, Pak Solihin juga menjelaskan, e, menanyakan tentang ayat yang terdapat dalam al-An'am. An Al-An'am ayat seratus berapa? 16 belas? Enam belas. Rasul Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in tuti aktsara man fil ard yudillukan sabirillah illa dhann bon, wa illa yakhrusun kata Allah Subhanahu wa jalla kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Karena tidaklah kebanyakan manusia itu mengikuti Kecuali hanya mengikuti don Prasangka, perasaan ya. Jadi tidak didasarkan kepada ilmu Inilah kebanyakan manusia Jadi manusia dalam memahami apapun Mensikapi apapun, mengamalkan apapun Ya, berdasarkanlah Ku maha batur, ku maha kasusenajalmi, ku maha umum nak Kan begitu ya? Gimana banyaknya? Banyaknya begitu ya begitu. Banyaknya begini ya begini. Kebanyakan orang kan begitu. Apakah kita dalam bersikap mengikuti kebanyakan orang? Enggak, enggak boleh. Karena apa? Al-Quran menyatakan sedikit di antara kalian yang berilmu. Sedikit di antara kalian yang bersyukur. Sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran qalilan matasykurun qalilan matadzakkarun gitu ya. Jadi eh uh, qalilam ta'lamun sedikit di antara kalian yang apa? yang berilmu dan seterusnya, makanya kebanyakan bodoh. Kebanyakan mengikuti prasangka, kebanyakan mengikuti perasaan, kebanyakan mengikuti hawa nafsu. Kalau kebanyakan seperti itu, apakah akan kita ikuti? Tentu saja tidak. Kita akan mengikuti yang sedikit Coba bayangkannya Di dunia ini Lebih banyak muslim atau kafir Lebih banyak kafir Apakah kita akan mengikuti yang lebih banyak Enggak Terus diantara umat islam Mana yang lebih banyak Yang ibadah kepada Allah atau yang tidak ibadah Lebih banyak yang tidak ibadah Kepada Allah Yang ibadahnya sedikit Apakah kita akan mengikuti yang lebih banyak Yang itu tidak ibadah Enggak sekarang lihat yang sedikit umat Islam yang suka ibadah. Apakah lebih banyak ibadahnya yang salah atau yang benar? Yang salah lebih banyak. Yang tidak berdasarkan ilmu. Yang hanya tuturut munding. ya Nah terus diantara orang yang uh, berilmu. Yang tidak tuturut munding. Itu lebih sedikit lagi gitu ya. Diantara manusia yang berilmu lalu ibadah. Apakah lebih banyak yang umpah adalah masalah sholat yang khusyuk. Atau yang malaweng Lebih banyak yang malaweng Yang khususnya semakin sedikit Oleh karena itu kebenaran Dan cara bersikap dalam kehidupan Bukan mengikuti kebanyakan Sunnah walaupun sedikit sekali Yang berpegang teguh kepadanya ya Wallahu'alam ya. ya, Syukuran Ustaz atas jawabannya Dan untuk selanjutnya Kita akan bacakan Pertanyaan yang melalui pesan singkat Ustaz yang pertama dari Umu Lukman di Jalan Jurang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ustaz tolong diluruskan kalau ana salah. Ketika Ustaz ngisi kajian pada daurah sehari karyawan Epson tanggal 1 bulan Mei yang lalu, Ustaz menerangkan tidak boleh membaca Al-Qur'an pada sembarang tempat. Salah satunya pada saat sedang sujud karena posisi kita dalam keadaan hina di hadapan Allah. Bagaimana dengan doa ketika sujud dan doa tersebut kita ambil dari Al-Qur'an? Bukankah doa yang affal ketika sujud itu menggunakan bahasa Arab? Ya, wajazakillahu khairu umulukman di jurang. Hmm, ya. ya betul. Cuma ada kalimat yang perlu diluruskan sedikit. Ya. Yaitu e, ketika kita sedang sujud tidak boleh kita membaca Al-Quran Tadi kata umulukman karena kita dalam keadaan hina di mata Allah, ini yang agak keliru. Dalam ketika kita sujud kita dalam keadaan mulia di mata Allah, tapi kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin seseorang menghinakan diri, ya, maka semakin mulia kita di mata Allah Azza Wajalla. Ya, semakin kita merasa Mulia dan besar di hadapan Allah Maka semakin hina Merasa besar itu bahasa Arabnya apa? Takabur Orang yang takabur itu hina Semakin kita merasa rendah Bahasa Arabnya apa? Tawadlu Semakin mulia Jadi begitu kita sujud Kita itu berada dalam posisi yang paling mulia Di si Allah SWT Makanya doanya didengar Ah, tapi kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah SWT Karena kita sedang menghinakan diri Al-Quran yang sangat agung dan mulia jangan kita bawa Ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah SWT Sekarang bagaimana kalau doa yang kita baca di dalam sujud itu Dari Al-Quran umpamanya Rabbana atina fidunia hasanah umpam Boleh apa tidak? Boleh dengan dua dua syarat. Syarat pertama tidak diniatkan membaca Al-Qur'an. Yang kedua hanya mengambil lafaz doanya saja. Umpamanya begitu kita sujud dan baca subhanarabbiyal aala lalu kita baca rabbana atina fiddunya hasanah. Kita niatkan berdoa. Dan tidak diambil dari awal ayat wa minannasi mayaqulu rabbana atina fiddunya hasanah. Enggak begitu wa minan tidak kita baca. Atau umpamanya kita baca rabbanallatu akhidna innasina wa akhtana. De langsung lafaz doanya, tidak diambil dari awal ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabats 'alaiha maktasabat rabbanallatu akhidna. Nah itu kalau itu baca Quran bukan bukan baca doa dalam dari Quran tapi baca Quran, maka tidak boleh ya. Jadi dibolehkan berdoa Yang diambil doanya dari ayat Asal pertama niatnya bukan baca Al-Quran Tapi berdoa Yang kedua hanya langsung mengambil lafad Doanya saja Wallahualam Syukur uh, Ustaz atas Syukur Ustaz atas jawabannya Sudah ada penelpon kembali Kita angkat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lelaki. Kok aja ya. Iya, Waalaikumsalam. Sekarang punten Bapak ya. radionya dialitan, Pak. Dialit, Pak. Iya, mangga Pak Dudung, eh feedback kene. Mangga Pak Dudung. Berapa itu ya? Cekap. Kok. Bagus kan. Alhamdulillah senang Pak Dudung. Aku jangan namu je. Jazakumullah. Alhamdulillah, Pak Dudung. Amin, amin, amin. Iya, sehat perminta katakan 20 payon usah katakan selangsel perkabren salat tu salat berjamaah di di masjid sama ustaz kateng nih berjamaah dua kali gitu baiknya ke berlaku kau mungkin akan habis berlaku kalau anu kafir Perkara Almu Sabirah pang dat seming datangnya kepada saya sedangkan tak sesubah mungkin. Kadang ajaran yang ayah kenal perjumpaan. Nah, itu katanya okey, kalau kita masih masing-masing itu sah sekarang mana? Mhm. Itu lagi. Mohon. Jaga Hartos Hendinya. Hartos, mohon, mohon, mohon. Nah itu. Sejak anak tua kami pun, tuh kita masih pangsa alam dia. Tak ayah kaya siapa anak jadi, imam kata imam, keturunan kecunut juga akhir hayat rajang sangam imam ali dinte dan dite mana bukan di sana di hmm. oh nah, nah imam sabai eh nah imam ali itu tadi sudah robena dite internet mangga ah atas kasih di kewala saya atur ilmu nuhun janang sangam pian anak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh padudung disimahibarakallahu fi ya ayat dua patarosan kahiji Memang kantos dijelaskan Yang e, Hukum jamaah K2 Di hiji masjid Anu di etan masjid Ayah imam tetap e, Peryogi di yain, yain, Ditegaskan yang memang Perkara ia perkara anu Di ikhtilafkan ke para ulama Sapalih ulama Kenging Ngadama jamaah K2 katiru kaopat Sarang satrasna Dihijim masjid anu etah Di masjid etah tiah imam tetap Dikengengken Anu ngengengken sepertinya Seher uh, diantar saya bin bahas Upam zaman ki warimanya Saya minoh dia kengengengken gitu, Karena umumna hadis Solatul jama'ati afdalu Min solatil faddi Bisab'in wa ishrina daraja. Solat berjama'ah Langkung utama 27 derajat dibanding Solat lira gitu nya janten aya anu berpendapat kengeng pendapat nu kadua tekengeng di masar kana riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu nalika anjeunna lebet ka Masjidus Salam sareng sababaraha urang gitu nya saur Allah bin Mas'ud sollu furada wa illa narzi uh, sorangan-sorangan Ngalira-nyalira Namun te orang uwi berjamaah di bumi Ia nga isyaratkan uh, nu dijelaskan Atau ucapkan ku Abdullah bin Masud Mangrupi pemahaman Anjena Naon anu uh, Katinggal di zaman Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yanti ayah jamaah Kadua sahabat Salat uh, Sarang imam anu pertama salam. Terus para ulama Ngejelaskan sahabah baraha e, Dampak Negatif Upami dikengengkan jamaah K2 di hiji masjid okay? Tiasa-tiasa Jalmi-jalmi lalai Orang sasarengan kan itu Sina beresela, sina salam hula Orang sasarengan berjamaah, deh, berjamaah deh. Akibatnya jalmi lalai Mual ngudag jamaah nuka hiji K2 dianggul alat Jalmi-jalmi kan anu tersep ke imam Ah, malah kayak yang, kau kaya lah mereka tosalam orang nama jual gitu. Ah teras setiap Salat, ayat jamaah dua tilu empat serang satu nah, kitunya. Itu diantaus dampak-dampak buruk. Tak jantan, itu istilah di kalangan para ulama. Gitunya. Jantan, lupa mi ayat ano pada berjamaah dia ulah dikurang dibidahkan disalah-salahkan. Tapi nawan ano dicapang kusim kuring pribadi. Langkung cenderung kerana pendapat anu K2 ia, nyata tiayana jamaah K2 dihijim masjid, upami di atas masjid imam tetap. Jadi upami orang sebohka ngomukimin, bohka ngomusafir, sami upami to, jual kadinya imam tos uh, salam, toh nuju wirid, orang sumping tiluan opatan, atos nyalira-nyalira weh. Nyalira, nyalira Naon sababna sabab jamaah Anu diwajibkan ku nabi Selesaam tanya yata jamaah sarang imam Tetap dinya. Sanes jamaah sembarang jamaah Ketudai upawi orang bade di jamaah Umpamana orang musafir di tengah jalan. jalannya Teras nyimpang helakah hiji masjid pas azan. Orang ngiring berjamaah sarang imam di dinya. didinya ke sahabat Ngamak mumka imam Orang tadi kosor Lohor Opat rokat Tetap Ngiring salam opat rokat Sahabat beres salam Orang tatihdei Bade solat asar Maka Orang nyalira Nyalira we. Sana seorang seorang Solat asar nah, Nyalira Nyalira Nan sababna Sabab Dimulken Tikrarul jamah Uupami Orang berjamaah Dai Tikrarul berjamaah te, Pengulangan Solat berjamaah Sebab okay, Pasti Nah ini Solat asar Imam pasti bakal sholat berjamaah di dinya, seorang jamaah nu ayat di dinya. Takh yah nu langkung, uh, selamat insya Allah, uh, kumargi gitu, ia berlaku boh kanggo mukim, boh kanggo musafir. Tanu kahiji, nu kedua teh namparit. Kunut, kunut, ya, kunut subuh maksarnya. Imam Syafi'iyah rahimahullah netaraken kunut subuh teh sunnah. masar karena hadis yen imam Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam nalika aya sahabat dibantai 70 orang Anjana kunut di setiap salat teh teh te subuh wae tapi lohor asar maghrib isya terus kitu nya saatos sasasi ditegur ku Allah Subhanahu akhirna Nabi liren tina kunutna zilahna illa fi salatil fajr kana hatta faraqad dunya wajib dina salat subuh anjeuna taras kunut nya dogikeun ka tilar dunya dogikeun ka e, maotna tadumasarkan hadis hadisnya. maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala natelakeun kunu subuh teh sunnah dumasarkan hadisnya. nya anapun Imam anu sanes kalaopat Imam Malik Imam Ahmad natelakeun henteu Nabi terkunut subuh dumasarkan naon dumasarkan hadis Anusanes. Ayah aya hiji jalmi Uh, Tabiinnya bapa nate sahabat. Tabiin dia ya, nars ya abati qad kal selain rasulillah khilafah Rasulullah srooms Abu wa Umar wa Uthman wa Ali. Afakanu kan fi solatil fajr Hey bapak hanya ntos solat di pangkaran Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman serang Ali. Jadi ntos langkung titil puluh tahun tak. Nya, hmm. sabab Abu Bakar dua tahun. Nya, taras Umar sa uh, tahun. Nya. Teras Utsman 12 tahun, ditanyanya. Teras Ali genep tahun janten khalifah. Nalika Nabi eh, eh aya keneh sahabat bapakna teh salat di pangker Nabi. Nabi maot digantos ku Abu Bakar, Abu Bakar janten imam 2 tahun. Abu Bakar janten imam teras digantos ku Umar janten imam. Umar maot eh, teras digantos ku Uthman Digantos deku ari 30 tahun langkung berarti Anjan atau sholat di pengkeren lima jalminu paling utama. Nabi Abu Bakar, Umar Uthman Ali. Nah, adanya nak kunut waktu sholat subuh. Bapak nanya resya bunayahu huwa muhdathatun. Fa'inna kulla muhdathatin binah. Hei anakim, kunut subuh teh perkara anu diayah-ayakan. Di zaman Nabi Abu Bakar sampai alimah diayah. Zursati anda diayah-ayakan ya atau bid'ah. Jadi kalimat bid'ah. Ngeneh karena subuh teh sanes sareng para ulama tapi sareng sahabat iya Di hadis anu sahih. Ya, taduma sarana iya maka para ulama na telahkeun Anapun dalil Imam Syafi'i tadi ya, eta hadisna dhaif. Kadhaifana dijelaskeun ku para ulama. Dugikan ke hadis anu ngeunaan ku sukun bid'ah na subuh, ogé dimuat ku para ulama Syafi'i, di antaraisna Imam Ibn Hajar ala sekolah ni rahimahullah. Dengan kitab, kitab uh, Bulughul Maram. Bab kunut dimuat. Nya kemarin kita Imam uh, Al-Baydawi. Salaku Imam anu nga madhab ka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Anjanannya telahkan takunut. Saur Imam Waliullah al-Dahlawi. Upami hadis bid'ah uh, bid'ahna kunut sebut. Yata dugi ka Imam Syafi'i. Pasti anjana bakal nganggok hadis ia Tur bakal micen hadis anu daif nu tadi Kumari gitu suru imam waliullah ad-dahlawi Anjana netelakan Tengah lakukan kunut Ia kalabat madhab syafi'i Namun sahababnya Imam syafi'i netelakan In hadis hadithu fahu madhabi Lamun ayah hiji hadis sahih Tak ada madhab kami Teras dina bagian Nusanas imam syafi'i netelakan Ida wajad tum ya. Hadisan uh, hadithan sohiyan yukhalifu makultu fatruk makultu lamun anjen nye, menakan hiji hadis anu sohiy anu nyalahan tina ucapan kami maka pijen tinggalkan ucapan kami cepeng atau hadis anu sohiyan tak itu madhab kami Kemarin kita Imam Al Baydawi natalakan untuk Subuh kalabat Madhab Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i natalakanlah, mana ayat hadis maka tinggalkan ucapan kami sepengetahuan uh, hadis nusyair tata Madhab kami. Tak gitu Pak Nudung? Walaahu alam bissawab. Iya, yeah, uh, syukran Ustaz atas jawabannya dan dimaafkan atas ruming yang terjadi pada saat ini. <laughs> Bahasan bahasa Indonesia Ustaz. <Yeah>. Uh, sudah ada Pak Kosim sebenarnya yang nunggu Mengapa? Silakan Pak Kosim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adar kenohon ke sama, Pak Ustadz Amin Asa Indonesia Bapak Ustadz Muda-muda dancing Ayamah Fatnat Kau Kau Kuri Amal Ketika Dina Asyik Kau Terima kasih doa mudah-mudahan pak ustad serang keluarga serang staff dan diroja seraya nak Aidina Ridona Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Walang, kanis, Amin. Rosana, pak terusana pak ustad. Kebasaan ini ya pakai Oh semua. Pertanyaannya pertama sesuai dengan keterangan bahawa hmm. ibadah itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Dan Allah tidak memberantakannya. Sebagai contoh, sholat, seandainya dia sakit tidak bisa berdiri, kemudian bisa sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk sambil berbaring. Nah, ada kejadian demikian, Pak Ustadz, karena seseorang itu melaksanakan ibadah sholat memang wajib, dia melaksanakan. Tapi karena kakinya sakit, tidak bisa berdiri, kemudian duduk. Dan karena kakinya itu tidak bisa dilipat atau pakai lipat apa, dipergunakan sila begitu. Mm -hmm. Enaknya itu melonjor mm -hmm. atau nanti nangunyar, gitulah. lah. Mm -hmm. Nah, salat sambil nangunyar. Biasa ente mengungkuai mengatakan akan bersama tong bujang menuju ibadah, sana. Menuju ngobrol serang RTOG, menuju nangunjar masa kesopanan gitu. Tanangin dia mah menaibadah, nangin ayat kelonggaran dia. Jadi etapa, baginda kedua hukum itu lepas ayat keterangan yang di napa imbaran atau nampang imamman dipayun. Lantai nate Ulah di luhurken Kedah sejajar serang lantai Nusanesna Nangin kumaha upami darah-rata Terseluhur, ayin nama kita Luhurken Nah, kedah dirumat Atenapi memang uh, Antepai Sayana, sa gitu hmm. Itu, Pak Intan Palsad ya. Terima kasih atas Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ia. Pak Qasim di Cimahi Barakallahu fiqh Ada dua pertanyaan Pak Qasim Yang pertama Ngalunjar solat Ketika seseorang karena sesuatu hal Si kakinya itu tidak bisa melipat Tidak bisa duduk apa boleh dengan selonjor? Tentu saja boleh kalau itu satu-satunya yang bisa dia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani suatu uh, apa sesuatu kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastatatum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau tidak mampu ya semampunya. Nih. RTR Presiden juga. Kalau umpamanya ada orang yang menolongjorkan kakinya karena memang uh, sakit pasti akan uh, memaklumi, apalagi Allah Subhanahuwataala gitu ya lebih toleran lagi daripada manusia. Maka kalau uh, mampunya hanya segitu ya dibolehkan menolongjorkan kaki ketika duduk. Ke, ke depan ke arah kiblat karena memang itu satu-satunya cara yang bisa dia lakukan maka tidak apa-apa karena sesuai dengan kemampuannya itu yang pertamanya kedua kalau di masjid mestinya posisi imam itu tidak boleh lebih tinggi daripada makmum terutama ketika sujud karena Nabi saw Pernah salat ya di atas tempat yang tinggi memimpin kaum muslimin tetapi pas akan sujud beliau turun dulu ke bawah lalu sujud ya. maka layaknya tempat imam jangan lebih tinggi daripada makmum terus bagaimana kalau masjid sudah begitu ya kalau dkm bisa merubah rubahlah diratakkan enggak ya, diratakan tapi kalau kita tidak punya wewenang yang berwenang DKM setempat keukeuh peuteukeh siga kitu gitu tanya Ya itu mah di luar tanggung jawab kita Itu adalah tanggung jawab eh, DKM sepenuhnya Mau merubah atau tidak Dan kita tidak boleh umpama Ah canda ke tukang Sokratakan, oh bapak saya Atunya Dekengi. Oleh karena itu, ya sudah eh, Kita hanya sebatas Menyampaikan saran Mau dilaksanakan, mau tidak Adapun kalau kita yang punya wewenang Terhadap masjid tersebut Bahkan sepenuhnya wenang di tangan kita Ya, rubah Walaupun harus mengeluarkan Biaya untuk itu Pengeluaran biaya untuk sesuatu yang kita anggap e, Baik insyaallah itu bernilai Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kedua, dikhawatirkan nanti Saf pertamanya Empa tempat Imam Teh Radalu Hurnateh 5 cm gitu ya Nanti Makmum uh, di sof yang pertama ketika sujud Dia karena jangkung gitunya, Meletakkan dahinya itu di tempat yang tinggi Di tempat imam tadi Di tempat yang agak tinggi 5 cm tadi Dan itu terlarang tidak boleh Tidak boleh kita bersujud dengan memakai alas Yang lebih tinggi dari tempat sujudnya Walaupun itu orang sakit bantal karena Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang sakit kemudian ketika sujud dialasi oleh bantal Nabi SAW melarang dan menyuruh menyingkirkan bantal tersebut sebab tempat sujud tidak boleh lebih tinggi ya berdasarkan hal itulah maka kalau kita punya Wenang maka ratakan tapi kalau tidak punya wenang ya itu bukanlah tanggung jawab kita Allah wa alamissowab. Iya syukur nustat atas jawabannya dan kita akan uh, Menginjak ke pertanyaan yang lewat pesan singkat Ustadz Dari Bapak Nanang di lewi gajah Ustadz, sekarang marak undian berhadiah Misal kita beli produk makanan, minuman, sabun, dan yang lainnya Apakah boleh mengikutinya? Misal dengan mengirimkan kode hologram Atau kirim bekas bungkusnya Seperti bungkus kopi, sabun Dan diundi panitia dengan hadiah Uang, umroh, dan yang lainnya Iya, uh, sahaja. Bapa Nanang lebih. Bapa gajah. Ini menyangkut fikih muamalahnya. Uh, di setiap malam Sabtunya. Malam Sabtu. Iya, ya, malam Sabtu baca maghrib. Karena Bata. saya juga suka mendengarkan sehabis maulid. Oh, tadi malam ada. Iya, baca maghrib malam Sabtu. Langsung. langsung. Ia ya, ada ma, tadi malam malam Selasa dan malam Sabtu selalu ada kajian fikih muamalah dengan Dr Erwandi Termidi. Beliau e, doktor di bidang fikih fikih muamalah terutama. Beliau juga pernah menjadi staf ahli di Bang Arusi sana di Saudi Arabia, gitu ya. Dan pernah diangkat angkat juga menjadi staf ahli dalam e, masalah fikih muamalah di beberapa instansi instansi besar baik di Saudi Arabia. Termasuk di Indonesia ini dan beliau lebih ahli Sehingga banyak kaidah-kaidah detil rinci yang salah ucap salah satu kata bisa berubah hukum Mendengar penjelasan beliau tersebut Saya jadi tidak berani menjawab masalah fikih muamalahnya Nah nanti coba pananang tanyakan baik lewat SMS atau telepon Atau dengar ini sering ada yang menanyakan masalah ini ya Masalah apakah boleh enggak kalau kita buka rekening di bank lalu dapat hadiah gitu ya, baik pulpen, payung atau apapun gitu ya atau termasuk membeli produk kemudian ada hadiahan apa boleh atau tidak? Coba nanti ditanyakan kepada Dokter Erwandi nanti ya, Allahualam. Eh, syukur dan puja atas jawabannya. Iya. Dan kita bukan sekarang jawaban, itu. Oh, bukan <laughs> jawaban ya saran ya dan solusi. Kita angkat uh, penanya selanjutnya lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan Ustaz. Ustaz, Ustaz, Ustaz, apakah Bukan Pak ru di sejajaran Ustaz. Oh iya, salat ru di sejajaran. Silakan Pak Rudi. Uh, menyambung pertanyaan yang tadi yang mengenai ada salat berjamaah yang kedua itu, iya. yang dua salat berjamaah. Bagaimana selasainya kita ee uh, datangi bersama rombongan? Dalam satu majlis, tapi sudah selesai salat berjamaah yang pertama, artinya tidak ada jamaah yang pertama masih berada dalam keadaan kosong. kita lalu melakukan salat berjamaah, maka boleh atau tidak seperti yang tadi bersetujukan apakah termasuk hukum yang tadi bersetujukan atau tidak gitu. Iya, demikian Ustaz Barokfik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Farudi di uh, pajajaran barakallahu fik Farudi. Iya, uh, tadi ada yang terlewat ya. Kecuali di sebuah masjid yang di sana tidak ada imam tetap. Seperti umpamanya masjid-masjid di pinggir jalan. Res uh, di res-res area. di res-res area, tapi kalau di res area di Indonesia Rata-rata ada imam tetapnya. Tapi kalau di di di Saudi, umpam perjalanan Mekah Madinah, ya di di jalan ada rest rest area, ada tempat-tempat istirahat, makan, bensin termasuk masjid gitu ya. Di sana tidak ada imam tetapnya. Nah kalau di sebuah masjid yang tidak ada imam tetap, boleh kita membuat jamaah berkali-kali. Nah di beberapa rest area di Indonesia. Ada yang tidak punya imam tetapnya. Seperti umpamanya di kilometer Sabarata, genep dua gitu ya. Di sana ada masjid kecil. Itu tidak ada e, imam tetapnya kelihatannya ya. Terus umpamanya di res area tujuh dua atau di sembilan tujuh. Sembilan tujuh kalau tidak salah. Ya. Kelihatannya ini kelihatannya. Tidak ada juga imam tetap. Sebab saya pernah ke sana pas duhur gitu ya. Pas komat tidak ada imam. Kemudian saya dipersilahkan untuk menjadi imam, nyatunya oleh si Adilnya. Saya tanya, mana imam tetap yang biasa? Tidak ada pak, saya. Ah, itu berarti memang tidak ada imam tetapnya. Tapi kalau di res area seperti 57 ya dari Jakarta menuju ke Bandung, kelihatannya ada imam tetapnya gitu. Maka kalau uh, tidak ada imam tetap di masjid tersebut, maka dibolehkan bagi kita mengadakan sholat jamaah berkali-kali ya dalam arti bukan satu orang berkali-kali sholatnya tapi jamaah pertama sudah selesai datang jamaah kedua boleh lagi berjamaah lagi dengan uh, imam yang ditunjuk diantara mereka jadi dibolehkan ya jadi kalau kita masuk ke dalam masjid masjid itu kosong nggak ada orang yang sholat nggak ada yang adzan apa-apa kita atan di sana walaupun kita pendatang gitu ya karena tidak ada pribumi tidak ada imam tetap di sana gitu boleh kita berjamaah dua kali tiga kali sampai sepuluh kali sekalipun dibolehkan Allahumma amin. Iya syukur dan atas jawabannya dan untuk selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan lewat SMS Ustaz, dari Raisa di Cipageran di blok C. Uh, Ustaz saya Raisa umur 19 dan saya dari Cipagran Blokce Oh iya Ustaz saya mau nanya Kalau belajar Tauhid dari awal tuh dari mana mulainya Ustaz Raisa, Raisa itu istri paham kecing Raisa, luka <laughs> Tiasa istri, biasa paham kecing uh, Dari mana kita belajar Tauhid Iya Nanti kita akan Mulai jelaskan untuk pertemuan-pertemuan uh, yang akan datang ya Kita akan belajar Tauhid dari penjelasan tentang uh, rukun iman yang pertama Sebab apa? Tauhid itu kan hanya mengesahkan Allah SWT Dan berbicara tentang Tauhid berarti berbicara tentang Allah Tentang sifat-sifatnya dan tentang nama-namanya Walaupun yang dibicarakan hanya satu yaitu Allah, tapi pembahasannya sangat-sangat-sangat mendalam. Nanti kita akan bahas ya, akan bahas dari mana kita memulai. Ya, Insya Allah lanjutkan aja uh, uh, uh, saraisa uh, kajian kita ini. Nanti kita akan bahas dari mana kita akan mulai. Wallahu aalam besok. Ya, silakan. Iya, syukur alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan angkat dari telpon. Waalaikumsalam Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dari kalau Pak Bosat dari Pak Bosat uh, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang tentang jenggot, Pak Bosat. Ya. Uh, sudah saya ketahui bahwa mencukur jenggot itu tidak diperbolehkan uh, kecuali mencukur tumit. Ya. Tetapi bagaimana dengan jambang di pinggir itu? apa-apa itu termasuk juga eh, daerah yang dilarang untuk bersyukur ya. uh, terus pertanyaan yang kedua Pak Ustadz uh, maaf saya lagi jalan kaki jadi ya. agak terakhir ya. ini agak capaian uh, masalah kasabuh kepada orang kafir mengenai memanggil nama ibu dengan nama suami bahawa sudah menjadi uruk atau kebiasaan di lingkungan kita memanggil nama istri dengan nama suami. Apakah ini peraturan yang, yang diperbolehkan? Tolak baru kalau fix. Terima kasih tujuh abadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari siapa tuh? Patofix sah? Oh, baru kalau fix. Ah ya, uh, baru kalau fix. Ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, jambang atau bahasa Sunda nama godeg gitunya, ya termasuk leh yang tidak boleh dipotong. Dan batasannya adalah adanya tulang mulai dari tulang telinga di tengah-tengah. Kemudian kita tarik ke depan gitu ya. Nah bagian e, bawah dari tulang itu itulah jambang dan bagian atasnya itulah rambut. Bagian atasnya boleh dipotong karena itu termasuk rambut. Bagian bawah itu jambang atau godek maka itu tidak boleh dipotong. Itu termasuk dari lih juga ya. Itu yang pertama. Kedua e, boleh nggak seorang istri memakai nama belakang dari suami? Ya. Ini tidak boleh karena apa? Karena menisbatkan nama kepada yang bukan nama ayahnya dan ini terlarang berdasarkan sabda Nabi saw. Gitu ya. Yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Barang siapa orang yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya Atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, Maka orang itu akan berlaknat Allah Malaikat dan segenap manusia pada hari kiamat Dan Allah tidak akan menerima ibadah dia Baik yang wajib ataupun yang sunnah Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya nomor 3327 dan juga Imam At-Tirmid dalam kitab sunannya menjelaskan tentang masalah ini. Oleh karena itu tidak boleh menambahkan nama selain nama ayahnya di belakang nama kita. Baik nama itu nama suami ataupun nama yang lainnya. Seperti umpamanya kalau ada ikan. Uh, Seorang uh, Istri yang sudah punya suami Istrinya namanya Nyai gitu ya Kemudian suaminya namanya Ujang Terus disebut Ibu Nyai Ujang Maka tidak boleh Karena itu menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan bapaknya Nah Itu uh, Menunjukkan bahwa Digabungkannya Nama suami ke nama istrinya Menurut syariat Dianggap itu anak Makanya di dalam uh, paspor Yang diperuntukkan bagi haji dan umroh Nama di paspor itu harus minimal 3 kata Tanpa bin atau binti Sebab walaupun tanpa bin atau binti Itu sudah menunjukkan hubungan anak dengan bapak atau kakek umpamanya nama anaknya Ujang, nama bapaknya Aden, nama kakaknya Encep, gitu ya. Sudah cuma satu kata, satu kata, satu kata, gitu ya. Nah, maka di paspor harus nama Ujang Aden Encep, seperti itu tanpa bin. Walaupun tanpa bin itu sudah menunjukkan bapak Ujang Aden Encep itu menunjukkan Ujang anaknya Aden, Aden anaknya Encep. Walaupun tanpa bin, ya. Nah seperti itu, oleh karena itulah maka dilarang. Menambahkan nama suami di belakang nama istri Karena pencantuman nama di belakang nama kita itu menunjukkan hubungan anak dengan bapak Secara syari seperti itu Walaupun kita tidak diniatkan untuk itu Tetapi walaupun tidak diniatkan Kalau realisasinya seperti itu maka tetap terlarang Berdasarkan hal itu maka tidak boleh menambahkan nama suami di belakang nama istri kita ya uh, kecuali kalau nama yang ditambahkan adalah nama ayahnya maka itu dibolehkan bahkan ini ya inilah yang disyariatkan wallahu a'lam bishawab. Iya, syukur atas atas jawabannya. Eh, uh, syukur atas atas jawabannya dan kita akan kembali bacakan pertanyaan lewat SMS, SMS. dari Umu Hasna di Cimahi. Assalamualaikum Ustad. Ada yang berpendapat dari kalangan yang memperjuangkan khilafah bahwa berdakwah untuk memperbaiki individu-individu dahulu adalah metode sistem Barat yang lagi tren. Bagaimana menanggapinya? Iya, coba tunjukkan bukti data bahwa itu adalah sistem Barat. Ya, itu adalah yang diterapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau ketika berdakwah itu menghubungi individu-individu terlebih dahulu gitu ya Bahkan tokoh-tokoh kafir Quresh didatangi, didakwahi dengan resiko apapun gitu Itu data yang kita temukan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sohid tentang masalah itu Ya Nah, lalu mereka menerapkan pengaburan opini tentang masalah ini. Lalu dikatakan itu metode barat. Sekarang tunjukkan mana metode barat? Yang menunjukkan seperti barat itu justru mempengaruhi atau menciptakan opini dalam Pikiran uh, manusia secara umum nah, melalui media, ya melalui uh, sistem yang mereka sodorkan kepada negara-negara Islam yang sedang berkembang Di bidang ekonomi, politik, budaya Padahal menyelipkan misi uh, deislamisasi, ya penghancuran Islam Itu melalui sistem melalui opini, melalui media, melalui konsep, gitu ya, melalui budaya, melalui hiburan. Itu yang diterapkan oleh barat dan itu tidak kena ke secara individu tetapi secara umum. Siapapun individunya kena dengan hal yang diekspos secara umum tadi. Ya. Begitu, wallahu alam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan kita akan angkat dari panel pun. Waalaikumsalam Dari ibu siapa di mana ibu? Dengan Ibu Haridah di Lebak Panjang. Iya, silakan Bu Haridah. Uh, Ustaz mau tanya tadi Ustaz ada menyebutkan muturat dalam Al-Qur'an, saya itu enggak dengar ayatnya ayat berapa, kita surat apa. Itu mengenai iblis yang mengatakan kufurlah kamu, maka lalu iblis berlepas diri gitu. Ya. ya. Terima kasih tuan. Subhanahuwataala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia itu terdapat di dalam surat apa ya Al Hasr ya. Dalam surah Al Hasr yang kelanjutan dari ayat tersebut adalah ya Ayuhaladinaa manutakullohawal tangtur nafsum maqodamatsliqod wattaqullah itu surah apa? Al-Hasr apa? Al-Hasr. Eh, Al itu surah Al-Hasr, Ibu. Al-Hasr itu surah ke-59 ya. Ayatnya, Bu, ayat yang tadi itu ayat yang ke uh, 16 ya. Kamas kamas syaitan idqala al-insan ikfur Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabban alamin. Itu surah al hashr ayat yang ke-16 Bu ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Dah. Ya. Uh, dan kami persilakan kepada para pendengar Radio Jaya Bandung yang akan bertanya uh, kepada Ustaz bisa melalui telpon di nomor 022 868 62637 atau juga bisa melalui SMS di nomor 08112271476 kita akan bacakan lagi pertanyaan lewat SMS yang upat dari Nyi Maman di Ledeng assalamualaikum Ari Hasan kalabat khulafar rasiden atau nabi hentek Hasan yang mana Iya Hasan mungkin Hasan bin Hasan Ali bin Tuh. Abi Talib رضي <tuh> الله Apakah Hasan termasuk uh, Khalaful Rasulin? Iya, tentu saja tidak diragukan lagi beliau termasuk Khalaful Rasulin, termasuk juga Umar bin Abdul Aziz. Ya, dianggap oleh para ulama dengan sebutan Khalaful Rasulin. Allah laaam. Tatas jawabannya dan kita angkat penelpon. Om Nico, halo. Selamat sore. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana, kedat, Bu? Sekarang Bu Anne bisa oh, jadi. Eh, Kenapa saya setengah duit. Halo? Iya, iya. Mangga, Bu. Uh, ini maksudnya uh, ini masalah pribadi saja. Ya. Ayah uh, uh, itu kan udah, udah 8 tahun hidup sendiri hidup tangga. Ya. Nah, itu teh uh, di antara itu teh banyak ada lagi teh orang-orang yang mau kepada saya dan terakhir sekarang ini gitu tapi saya selalu mempertimbangkan masalah ee eh, aqidah gitu ya. saya ingin itu bertemu dengan seseorang itu dengan yang sama aqidahnya dengan saya dan suami itu saya dengan suami sama gitu ya putra kunung gitu Ustaz. nah dalam kesendirian itu saya selalu berpikir gitu saya dari sekarang usia gitu ee eh, sudah tidak mudah lagi, tapi di satu sisi saya memang membuktikan seseorang sebagai eh, apa pengayom di siman, gitu istilahnya di rumah tangga. Dan nah, menurut pusat kebetulan sekarang ini ada yang yang mendekati saya, tapi itulah baralake nih gitu usahanya. Apakah menurut pusat saya tetap di dalam kepingiran saya dengan dengan segala yang sudah saya dapat? dari suami gitu ya uh, ya pertama tentang akidah gitu kan ya? ya. apa saya menerima orang itu liberal lah gituaksud istilahnya gitu mm. kan nyokonkeun uh, apa betul-betulan tahu siapnya gitu ya, aja harus seperti apa saya ini gitu Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa ya Ibu Ane disari jadi barokallahu fi Semoga Allah SWT segera memberikan pasangan yang pas, yang cocok untuk Bu Anne yang bisa membimbing lahir batin dunia akhirat, membawa kepada kebahagiaan hakiki di akhirat ya Bu ya. Ya Bu Anne dan beberapa dan para pendengar radioja yang Allah muliakan, nikah itu ibadah. Dan hanya hanya sebagai alat Alat untuk apa? Untuk meraih rizu Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa menjadi uh, ladang uh, Menanam pahala di akhirat nanti Menanamnya sekarang, panennya nanti di akhirat Oleh karena itulah, maka bila ya, Pernikahan ini Bisa menjadi media yang menghantarkan kita untuk bisa meraih ridho Allah, bisa mengaplikasikan -aplika, meng sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghindarkan kita dari uh, syirik, kufur, bid'ah, dan nasiat, yaitu pernikahan yang agung. Ya. Tapi sebaliknya, kalau umpamanya pernikahan ini sebaliknya, bukan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Bukan e, memperkuat kita mengamalkan sunnah, ya memperkuat kita menjauhi dan memerangi bid'ah, bukan menghalangi kita dari maksiat. Tapi sebaliknya bisa melalaikan kita dari ibadah, bisa mengendorkan kita dalam mengamalkan sunnah dan bersikap toleran kepada bid'ah kepada kemaksiatan. Maka berarti kita sudah lebih mementingkan alat. Daripada tujuan ingat pernikahan rumah tangga alat tujuan utama apa akhirat barulah pernikahan itu menjadi ibadah tapi kalau pernikahan yang merusak ibadah maka itu keliru cul dog dog tinggal igel gitu ya nah oleh karena itulah maka perhatikan uh, dengan siapa kita ber, uh, Berpasangan Nabi saw menyatakan almaru Aladin Khalili, kalian terahantu kau majukal. Seseorang agamanya itu akan sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendalah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Kalau berkawan saja yang tidak setiap saat, gitu ya. Kawan itu hanya batur salembur, batur sa sumur, gitu ya. Tapi kalau suami, bukan hanya batur. Sadar pur, oge batur, sakasur malah pengaruh seorang suami atau pasangan hidup lebih besar kepada pribadi kita dibanding kawan atau sahabat. Kalau kawan dan sahabat saja harus milih-milih, nggak boleh sembarangan. Komodik gitu ya pasangan hidupnya. Kalau kita dilarang berkawan dengan ahli maksiat, dengan orang kafir, dengan orang musyrik, dengan ahli bina. Karena bisa menggerogoti agama kita gitu ya. Apalagi pasangan hidup. Sagi-pagi linggisik. Nah, idak liher didinya gitu ya. Dan uh, itulah yang harusnya seorang suami bisa membimbing kita ke arah yang benar. Malah ini uh, sebaliknya bukan membimbing ke arah yang benar. Malah menyeret kepada kekeliruan atau kesalahan. Ayah Anu Tadina. Uh, orang tetos uh, bara resih uh, Teras campur sang nubaralah Atau kabala andai orang tetik itunya Berdasarkan hal itulah Maka insya Allah Allah hanya akan memberikan Pasangan kepada kita yang sesuai Dengan kualitas kita Kalau toh ada yang datang Tetapi tidak sesuai dengan Apa yang kita inginkan Barangkali itu ujian Sama dengan orang umpah yang sangat membutuhkan rizki. ya minta kepada Allah ya Allah beri rizki. oleh Allah sebelum diberikan rizki yang halal oleh Allah azza wa di di diuji dulu nih tinggal itu ayat dompet batur nolol tu pluk gitu ya tinggalimetet dina dina dina dompet teh gitu nya tah diperlihatkan tadi kita lagi butuh diuji dulu dengan itu apakah akan kita ambil ya kemudian kita makan nah, tentu saja tidak boleh ya ah kita eh uh, ambil papa itu dompetnya jatuh itu punya bapak. Oh iya, yeah, terima kasih. Nah, itu ujian. Mungkin setelah itu Allah Azza wa akan memberikan yang jauh lebih daripada itu, ya. Oleh karena itu bersabar Ibu Ana sampai Allah Subhanahu wa memberikan apa yang terbaik bagi Ibu Ana. Wallahu a'lam bishawab, ya. Terakhirnya? Iya. Yeah, ya, yeah, syukran Ustaz atas jawabannya. Uh, terakhir yeah, dari penonton, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam Dari Pak Bang Bang di Ketapan Ah, mana tak, teman. Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kalau? Iya, mana silakan. Eh, uh, ya, Ustadz, untuk ibadah wudhu kita cuma mengucapkan Bismillah Apakah kalau mau sholat juga kita harus mengucapkan Bismillah Ustadz? Kan? Ya, kita ajalkan Assalamualaikum Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang di Ketapang Barukallahu hadis umum Kullu amrin di balin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim Setiap urusan yang memiliki nilai ya Memiliki nilai kebaikan atau ibadah Yang tidak diawali oleh Bismillah Maka itu terputus ini hadis umum, ini hadis mutlak, ini hadis berlaku untuk urusan-urusan duniawi. Adapun untuk amalan-amalan tertentu ya, maka amalan tertentu tersebut didalili oleh dalil khusus. <tuh> ya. Seperti umpamanya mau tidur, dalilnya apa? Bismika Allahumma amuutu wa ahya. Kalau umpamanya mau ke WC, bismillah yaaudzubillahi minas syaitonir rajim. Kalau mau keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallah, kalau mau nyembelih bismillahillahi al-ghar dan seterusnya ya. Itu ada dalil khusus gitu ya. Ketika umpamanya akan masuk masjid, keluar masjid itu bukan bismillah ya. Ketika umpamanya kita akan eh uh, uh, naik kendaraan itu juga bukan bismillah. Kita ada doa-doa khusus. Nah, Ketika wudhu ada dalil, bismillah. Ketika akan makan ya ada dalil, bismillah. Ketika akan sholat maka tidak ada dalil. Karena sholat adalah ibadah khusus. Yang apakah harus bismillah atau tidak di sana diwajibkan adanya dalil. Karena ini apa? Karena ini ibadah khusus. Ini ibadah yang muqoyyat. Nah, hadis umum tadi itu hadis untuk apa? Untuk hadis-hadis uh, untuk amalan-amalan yang mutlak maka tidak disyariatkan ketika akan melakukan salat untuk mengucapkan bismillah karena nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak membaca itu apalagi orang-orang sekarang apa namanya membaca taawud membaca al falak membaca anas membaca surat-surat uh, tertentu dulu sebagai perlindungan dari syaitan kepada uh, Allah dari syaitan gitu ya maka itu adalah amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi saw. Ya. Jadi untuk sholat tidak disyariatkan membaca basmalah terlebih dahulu. Wallahu a'lam biswasab. Ya. Para pendengar yang Allah muliakan, kita sudah kehabisan waktu cukup sampai di sini insyaallah kita nanti jam 10 ada di Baltos bagi yang punya waktu dan nanti sore juga ada di Masjid Salat Saul sini ya. Sekian saja subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wa shallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.